Bismillah. Yang berikutnya adalah Al-Fi'lu Al-Mujarrad. Al-Fi'lu Al-Mujarrad Hual fi'lu al-lazhi Takunuh hurufuhu asliyata. Ini Kita sering dapat istilah dalam ilmu soraf Nanti Ada fi'il mujarrod Ada fi'il mazid ya? Dalam ilmu soraf Nanti kita kenal ada istilah dengan Ini fi'il mujarrod Atau sulasi mujarrod Atau rubai mujarrod Dan ada fi'il mazid Al fi'ilu al mazid Sekarang yang kita bahas yang pertama adalah Al fi'ilu al mujarrod Apa itu fi'il mujarrod Wal fi'lul lazi takunu hurufuhu asliyatan Fil Mujarrad itu adalah fi'il yang huruf-hurufnya adalah huruf-huruf asli ya. Dia fi'il punya beberapa huruf di dalamnya nah, Hurufnya ini nanti semuanya asli Bagaimana caranya kita tahu? Ay tuqabilu hurufal mizani as hurufal mizani as-sarfi huruf-huruf aslinya fi'il tadi itu itu mencocoki huruf-huruf yang ada pada al-mizan as-sorfi timbangan pada ilmu sharaf karena kita sudah punya timbangan ya dari asalnya fa'ala, fa'ula, atau fa'ila kalau nanti huruf-huruf yang ada pada fi'il tersebut bisa mencocoki kedudukan atau posisi dari huruf-huruf yang ada pada al-mizan as-sorfi Maka nanti huruf tersebut, huruf yang ada pada fiil tersebut adalah, atau fiil tersebut dinamakan fiil mujarrod. Jadi fiil mujarrod itu apa? Adalah fiil yang hurufnya adalah huruf asli. Asli bawaan kata. Bagaimana cara mengukur itu asli atau bukan? Jawabannya, apabila huruf yang ada pada fiil tersebut itu sekedudukan atau mencocoki kedudukan yang ada pada huruf-huruf yang ada pada mizan al-sorfi maka berarti huruf itu huruf pada fi'il itu adalah fi'il mujarrah disini wa huwa waznu fa akhirnya disitu tidak dikasih harokat ya karena ada ihtimal bisa dibaca fa'ala, fa'ula, fa'ila makanya tidak dikasih harokat tapi yang jelasnya tiga hurufnya ini ya mau dibaca fa'ala atau fa'ulah, atau fa'ilah semuanya boleh atau fa'lalah ya, wazannya ada dua nanti mizan sorfi yang menunjukkan dia adalah fi'il mujarrod itu ada dua timbangannya fa'ain dan lam dibacanya nanti bisa fa'alah, fa'ulah, fa'ilah atau yang kedua fa'lalah kalau nanti ada sebuah fiil, huruf-huruf dia itu bisa ditimbang dengan mengikuti salah satu dari dua wazan ini, maka fiil tersebut adalah fiil mujarrad. Tapi kalau nanti ditimbang tidak bisa mengikuti wazan ini, berarti fiilnya bukan mujarrad. Paham ini? Seperti kalau kita lihat contoh zahaba. Zahaba kalau ditimbang fa'ala. Sama posisinya sama, jumlahnya sama harokatnya pun sama atau kataba amina, berarti wazannya fa'ila juga sama hamida, hasuna, syarufa ya, hasuna syarufa, fa'ula masih sama ya maka ini, semua fi'il ini zahaba, kataba, amina hamida, hasuna, syarufa semuanya adalah fi'il mujarra Kenapa? Karena huruf yang ada di dalam Tilfil ini semuanya asli. Kok tahu bisa asli? Jawabannya karena huruf-huruf ini itu mencocoki dengan huruf-huruf yang ada pada Al-Mizan As-Sarfi. Posisinya sama. Ya? Fahazil al-Asalu maka fiil-fiil -fi ini mujarrodat, mujarrodatun sulasiyatun. Ini adalah fiil-fiil -fi sulasi mujarrod. Fiil sulasi mujarrod. Dia fiil tiga huruf tapi semuanya asli. Karena kan yang namanya mujarrod itu huruf yang ada di dalamnya asli. Dinamakan sulasi karena dia terbentuk dari yang tiga, tiga huruf. Ah. Fi'il fi'il ini dinamakan fi'il fi'il sulasi mujarrad. Apa tuh fi'il sulasi mujarrad? Fi'il yang tersusun dari tiga huruf dan ketiga hurufnya ini semua asli. Kok kita tahu asli? Karena semuanya apabila ditimbang pada wazan asfarfi itu saling mencocoki. Ya. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Daraba, hamida, hasuna. karena ala wazni karena dia itu mengikuti wazan ini tadi akhirnya enggak dikasih harokat karena tergantung ya bisa dibaca faala faila atau faula tergantung fiilnya kalau kalian datangkan fiil kataba berarti wazannya di situ faala kalau kalian datangkan fiil hamida berarti wazannya di situ faila dan kalau datangkan hasuna berarti wazannya faula artinya tetap masih mengikuti wazan timbangan suara ini dinamakan dengan fi'il sulasi mujarrot. Apa sulasi mujarrot? Fi'il yang tersusun dari tiga huruf. Dan semua hurufnya asli. Tidak ada tambahan. Kenapa kita bisa tahu asli? Kalau dia bisa mengikuti dua wazannya. Fa'ala, fa'ula atau fa'ila. Sama wazan fa'lalah. Hanya dua ini. Wazan tiga huruf asli. Iwazan fiil mujarrad. Ya. ya, ya, ya. Fa'ala, faula, fa'ila atau fa'ala. Ini wazan fiil mujarrad. Contohnya seperti kata bah. Fa, faul kalimah, kafnya di situ adalah faul kalimah, ainnya, aetanya adalah ainul kalimah, adalah ain kata, ba'nya adalah lamul kalimah. Berarti kan fa'ala sama ya di bawah ketimbangan sorot, posisinya sama. Maka di sini, kataba adalah fi'il mujarrot. Atau kalau lebih diperinci, fi'il sulasi mujarrot. Kalau fi'il kataba, maka fi'il kataba, yutakawwanu min salasati ahrufin itu dibentuk dari tiga huruf ya, kaf, ta, dan ba lianna kulla harfin minha yuqabilu harfan min hurufil mizani karena setiap dari huruf yang ada pada fiil qataba itu mencocoki setiap huruf dari huruf-huruf mizan ashorfi wahiyya hurufun asliyatun dan huruf yang ada pada mizan asorfi itu adalah huruf-huruf asli. Falkahu tuqabilu alfaa, maka kafnya itu mencocoki huruf faafilnya. Fa Watau al ainah, tuqabilu al ainah, dan taknya katabanya taknya mencocoki huruf ain. Walba tuqabilu al lamah, dan baknya itu mencocoki huruf lamnya. Faala fiilnya atau lam kalimatnya. <veratinORA> Makanya. Fi'il ini dinamakan dengan fi'il mujarro. Ya, Kenapa? Karena semua huruf yang ada di dalamnya ini mencocoki timbangan sorok yang ada pada wazan fa'ala. Kataba fa'ala. Kataba fi'il mujarroh. Atau kalau lebih khususnya, fi'il sulasi mujarroh. Wa mislu waswasa wa dahroja wa ba'saroh. Ba Contoh seperti wazan. Ya, seperti kata. Waswasa. Dahroja sama ba'tsaro. Afalun. Mujarrodatun ruba'iyatun. Ini semuanya adalah fi'il fi'il mujarrod ruba'i. Ruba'i mujarrod. Empat huruf. Tersusun dari empat huruf. Tapi semuanya asli. Ya, Tersusun dari empat huruf. Tapi semua hurufnya adalah asli. Kenapa kita tahu asli? Karena nanti dia mencocoki wazan fa'lala. Fa'lala itu wazan dari fi'il rubai mujarrot. Empat huruf, tapi semuanya asli. Berbeda dengan nanti kalau kalian katakan ahsana, akroma. Akroma empat huruf, tapi bukan asli. Bukan rubai mujarrot, tapi sulazi mazid. ya. Akroma itu sulasi mazid tiga huruf tapi ada huruf tambahannya tapi kalau dah eh, waswasa dah raja empat huruf tapi asli makanya dinamakan dengan <tik> af'alun mujarradatun rubaiyatun yaitu fiil fiil yang rubai mujarrad yaitu empat hurufnya semuanya adalah huruf asli Liannaha ala wazni fa'lala karena fi'il ini semuanya tadi ikut wazan fa'lala Fal fi'lu ba'saro yutakawwanu min arbati ahrufin Fi'il ba'saro dibentuk dari empat huruf Hiya, ba, ain, sa, dan ro Lianna kulla harfin minha karena setiap huruf darinya yuqabilu harfan min hurufi al-mizani wa'ya hurufun asliyatun Setiap huruf-huruf yang ada pada ba'saro Itu mencocoki huruf dari huruf-huruf mizan farof yaitu fa'lala dan huruf-hurufnya sini adalah semuanya asli falba'u maka huruf ba' tuqabilu fa'al kalimah mencocoki fa' kalimah fa'lala kalima. fa, fa' kalimatnya mencocoki dengan huruf ba' wal ainu tuqabilu ainal kalimah huruf ain ba' saro ada ainnya itu mencocoki ainul kalimah fa'lala fa'nya ainnya disukun Kemudian ya, ya, ya, ya, ya. wasta'u dan huruf ta tukabilullah mal kalimat al ula mencocoki lam kalimat yang pertama. Karena kan lam kalimatnya ada dua ya. Fa lala ada lamnya dua di situ. Warra'u tukabilullah mal kalimat al akhirah dan huruf ra itu mencocoki lam kalimat yang terakhir. Ya? Ya, ya, Kalau wazannya nyayat seperti itu ya. Fa'ala, ya. fa'ula, fa'ila, atau fa'lala. Artinya kalau kita buat seringkas dari apa yang kita pelajari tadi. Setiap fi'il yang mengikuti wajan fa'ala, fa'ula, atau fa'ila, atau fa'lala. Maka dia adalah fi'il mujarrot. Satu golongan sulasi mujarrot. Satu golongan rubai mujarrot. Baca faul kalima, ainnya nanti ain 0 kalima, saknya nanti laul kalima, Ra'nya nanti laul kalima. Walikaynu farriqoh, dikay ya, ambil nasab. Baynul fiil al, -fi al mujarodi antara fiil mujarot, walfiil al mazid dan fiil mazid namzuru ilal fiil fima zada an fa'ala atau fa'lala fahuwa ziyadatul sekarang, sekarang agar kita bisa membedakan dari fi'il mujarrad dan fi'il mazid bagaimana sih cara membedakannya ini fi'il mujarrad oh ini fi'il mazid namduru maka kita perlu melihat ilal fi'li pada fi'il tersebut fa ma zada an fa'ala atau faula atau fa'ila atau fa'lala fahuwa ziyadatul apabila ada sebuah fi'il dia punya huruf Melebihi wazan fa'ala fa'ula fa'ila Atau dia punya huruf Melebihi wazan fa'ala Maka pasti hurufnya yang lebih itu Adalah tambahan Berarti dia fi'il Mazid Berarti dia fi'il mazid Kalau misalkan ada sebuah fi'il Kalian ingin membedakan Bagaimana membedakan fi'il mazid Dan fi'il mujarot Jawabannya mudah. Lihat fiilnya. Kalau kalian ada suliat sebuah fiil. Dia punya huruf melebihi huruf dari fa'ala fa'ula fa'ila. Atau fa'lala. Maka yang lebih itu pasti tambahan. Tapi kalau dia punya huruf masih mengikuti wazan itu saja. Seperti kita punya fiil borobah. Masih ikut wazan fa'ala. Berarti di sini tidak ada tambahan. Berarti fiilnya adalah fiil. Mujarrod. Contohnya. Ahsanah. Ahsana, ini kalau misalkan ada orang yang bertanya kepada kita, misalkan karena sangat dasar ilmunya, ini fi'il mujarrod atau fi'il mazif? Jawabannya, kamu hafalkan dulu wazan fa'ala, fa'ula, fa'ila, sama wazan fa'zalah. Kalau ternyata nanti ada sebuah fi'il yang kamu datangkan tidak mengikuti tiga dan empat atau satu dari wazan tersebut, maka pasti dia tambahan ahsana tidak mengikuti wazan fa'ala tidak mengikuti wazan faula tidak mengikuti wazan fa'ila juga ahsana tidak mengikuti wazan falala karena lamnya tidak berulang dua kali ya harusnya itu kalau memang betul dia itu adalah falala seperti apa tadi dahroja atau waswasa ya maka ya, ya. mazidun bilhamzati. maka fi'il ahsana ini huruf tambahannya dengan tambahan huruf hamzah. Ya, yeah. yes, yes. ahsana. Berarti di situ ada tambahan huruf hamzah. Loh, kenapa ini adalah berarti ini bukan dikatakan fi'il mujarrad? Bukan, ini fi'il mazid. Kenapa kita tahu dia adalah fi'il mazid? Karena dia tidak berada pada salah satu dari wazan tadi. Fa'ala, fa'ula, fa'ila atau fa'lana. Fa Kemudian hasana mazidun bitad'if yaitu tambahan dengan tad'if yaitu pengulangan huruf ya kemudian nanti dia diidolfahkan digabungkan di situ paham jadi hasana itu aslinya adalah hasana sinnya yang pertama disukun hasana karena bertemu dua huruf yang sama bergabung langsung kaidah dalam bahasa arabnya Huruf itu harus digabungkan jadi satu huruf saja, kemudian digantikan dengan tashdid. Menjadi hassanah. Nah, hassanah ini pasti kita katakan adalah fiil mazid, bukan fiil mujarrod. Kenapa? Karena kalau dibawa ke wazdan fiil mujarrod, tidak ada dia. Yang ada fa'ala, bukan fa'ala. Berarti hassanah di sini adalah fiil mazid. Kemudian istahsana, mazidun bil alif wa sini wa ta. Ha, istahsana di sini. Adalah tambahan. Dengan alif, sin, dan ta. Seperti yang sudah anda sebutkan kemarin. ya. Kalau ada sebuah kata awalannya ista. Maka pasti ista itu adalah tambahan. Kalau ada sebuah kata. Dia dibuka dengan awalan huruf yang berbunyi Ista atau alif sin dan tak maka kata ista' ini adalah tambah tambahan seperti istahsana kemudian tahassana. mazidun bitta'i wa tad'ee bitta'dee ya tambahannya adalah dengan tambahan huruf tak dan ada mudahnya pengulangan hurufnya فَكُلُّ مَا ذَادَ أَنِّ الْمِذَانِ أَصْوَرْفِيهِ فَهُوَ زِّيَادَةٌ ya, بِشَارْتِ أَيَّكُونَ الْفِئْلُ مَا ذِيًّ itu bacanya بِشَارْتِ ya, bukan بِشَارْتٍ karena ayakuna أَنْ ditambah fi'ilmu dharik itu masjad mu'awal dan masjad mu'awal itu boleh menjadi مُطَف إِلَي makanya bacanya بِشَارْتِ bisyarti, bukan بِشَارْتِن Maka setiap dari apa-apa yang ditambahkan dari wazan soroh, fahwaz dia datun. Maka tambahan itu dihukumi sebagai tambahan. Sesuatu tersebut dihukumi sebagai tambahan. Bishartin ayaku nalfi ilmadiyah dengan syarat, ya, untuk menghukumi dia tambahan ataukah bukan adalah dengan melihat fiil madinya. Jangan lihat mudorinya, karena kalau dilihat mudorinya pasti bertambah tentunya, ya kan? Ya, Doroba, kalau kita lihat motorinya pasti menjadi yadribu. Berarti sudah bertambah di situ. Makanya kalau untuk mengukur kata beliau, setiap yang melebihi timbangan sorok, maka dihukumi sebagai ziyadah tambahan, itu apabila cara melihatnya ketika masih berbentuk fi'ilmadi. Kalau masih berbentuk fi'ilmadi, menurut kalian lihat, ada sebuah kata, ternyata, Ternyata ada sebuah kata yang dia melebihi dari wazan yang kita sebutkan tadi, faala, faula, faila sama fa'lala. Ketika kita lihat ke fil madinya, nah pasti dia adalah tambahan. Ya, pasti dia itu adalah adalah tambahan. Ada pertanyaan? Yang berikutnya adalah Al-Hurufu Az-Zaidah Fi'il Mujarrad Sudah selesai Sudah kita ketahui koedahnya Fa'ala Fa'ula Fa'ilah sama Fa'lalah Kalau ada sebuah Fi'il tadi Tidak berada pada salah satu dari Empat wazan yang kita sebutkan Maka pasti dia adalah Fi'il Maz'il Tapi kalau ada sebuah fi'il Wazannya nanti masih mengikuti timbangan shorof yaitu faala faula faila dan faalala maka fiil di situ adalah fiil mujarrad. Ringkasnya seperti itu ya. Ringkasnya itu seperti seperti itu. Sekarang, Sekarang al-huruf az-zaidat kita ingin membahas tentang huruf-huruf tambahan dalam sebuah kata dalam sebuah fiil. Sehingga nanti ketika ada nam, ada datang, oh kita tahu ini tambahan. Al-huruf allati tuzadu an usu, an usulil kalimah fa'ala atau fa'lala. Huruf za'ida itu adalah huruf-huruf yang ditambahkan dari dasar kata Fa'ala atau fa'ula atau fa'ila fa atau kata fa'lala. Jadi apabila ada sebuah fi'i, ada sebuah huruf, ditambahkan pada fa'ala, fa'ila, fa'ula atau nanti pada fa'lala, maka sebuah kata tersebut, sebuah huruf tersebut, itu adalah huruf tambahan. Ya, Setiap huruf tersebut nanti adalah huruf tambahan. Perhatikan di sini lifaidatin ma ma di situ nanti ingat ma maziyada nanti kalian dapatkan wakasiron ma lifaidatin ma ma ni ingat itu maziyada tambahan saja ya ma ni itu adalah huruf huruf tambahan karena ada faedahnya Ya. Ada faedah tertentu yang didapatkan dengan bertambahnya huruf. Ya. Dan memang itu yang kita ketahui ya. ya, ya, ya. Karena ada kaidah dalam ilmu bahasa Arab seperti ini. Ziyadat ziyadatul mabna ziyadatul ma'na Itu kaidahnya. Ziyadatul <supai> mabna ziyadatul ma'na Bertambahnya bangunan huruf maka akan bertambah makna dalam sebuah kata tersebut. Ya. Bertambahnya bangunan huruf dalam sebuah kata maka akan bertambah atau merubah makna yang ada pada kata tersebut. Ada faedahnya. Seperti anak kasih contoh qatala. Qatala artinya membunuh, tiga huruf. Ya, Sulasi Mujarrot, Fiil Mujarrot. Tapi kalau kalian tambahkan alif setelahnya, kotalah maknanya bukan hanya membunuh, tapi saling membunuh. Kalau membunuh, kotalah hanya satu orang yang terbunuh. Tapi kalau kotalah, maknanya saling membunuh. Maknanya dibatalkan biasanya berperang. Karena kalau berperang itu antara lawan dan e, musuhnya, seseorang dan musuhnya itu pasti saling membunuh. Tidak dimana akan membunuh lagi, tetapi saling membunuh atau berperang. Nah, itulah tadi kata beliau, huruf-huruf za'idah, huruf-huruf yang ditambahkan dari asal sebuah kata, fa'ala atau fa'lalah, itu li lifa'idat inma, punya fa'idah tersendiri. Hah? Contohnya seperti yang tadi anda sebutkan koenanya, ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Bertambahnya bangunan huruf sebuah kata, maka akan bertambah juga makna atau merubah makna dari sebuah kata tersebut. Dan diantara fungsi ketika menambahkan huruf, ya diantara fungsi ya, nanti insya Allah akan kita lewati, adalah untuk memuta'adikan sebuah kata. Asalnya fi'il itu tidak muta'addi. Dia maklum. Eh dia lazim ya. Tapi begitu ditambahkan sebuah huruf, langsung jadi muta'addi. Seperti anda ambil contoh, fi'il karuma. Mulia. Paham? Dia tidak membutuhkan maf'ul bih di sini. Tapi kalau kalian tambahkan satu huruf, tambahkan hamzah di awalannya, akroma, maka langsung menjadi muta'addi. Memuliakan. Mulia sama memuliakan itu perkara yang beda. Kalau mulia, hanya fa'ilnya saja tapi kalau memuliakan yang menjadi yang mendapatkan perkara mulia itu adalah maf'ul bih Itu yang dimaksud dengan li fa li fa ma. Karena ada faedah tertentu yang diinginkan dengan bertambahnya huruf. Di antaranya tadi apa? Adalah yang asalnya fi'il lazim kalau ditambah hurufnya itu bisa menjadi apa mutaaddi padahal aslinya lazim tidak butumaf ulbi tapi kalau kalian tambahkan sebuah huruf langsung menjadi mutaabdi butumaf ulbi nah itulah yang dimaksud dengan lifa'idatin ma ini kan kita mau membahas huruf ziyada ya, huruf za'ida jadi huruf za'ida itu adalah huruf yang ditambahkan di asfal fi'il asal kata yang tiga huruf fa'ala fa'ula atau fa'ila atau fa'lala makanya nanti ada fa'lala menjadi ta'fa'lala, ya ta'fa'lalu, ta'fa'lulan bertambah satu huruf ta wa hurufu ziyadati dan huruf-huruf ziyada, huruf-huruf tambahan hiya, ta, a, la, ta dan yang seterusnya ini wa jumi'at dan huruf-huruf itu dikumpulkan dalam perkataan mereka sa'altumuniha Jadi kalau kalian ingin menghafal huruf-huruf ziyadah kaidah cepatnya itu hafal kata ini sa'altumuniha Ya jadi sa hamzah kemudian lam kemudian ta mim Wau nun ya ha kemudian alif itu semuanya adalah huruf jihada. Apabila kalian dapatkan ada fiil tiga huruf kemudian ada melekat salah satu dari huruf ini berarti fiil itu sudah mendapatkan huruf tambahan. Berarti tidak dinamakan lagi fiil mujarrah tapi dinamakan fiil maziy. Ya sudah dinamakan fiil fiil maziy. Atau perkataan mereka Hanaun wataslimun Atau amanun watashilun Atau hawaitu Assammana Atau nihayatun mas'ulun Tapi yang paling mudah adalah Sa'al tumuniha Ya Sa'al tumuniha Itu semuanya huruf tambahan Dan ingat Bertambahnya sebuah bangunan huruf Dari tiga huruf menjadi empat huruf yang kalian perlu ingat baik-baik di situ adalah menambah makna yang ada pada fili. Tidak mungkin ketika tiga huruf maknanya begini, terus ketika menjadi empat huruf atau lima huruf maknanya masih sama, itu nggak mungkin. Tetap akan ada penambahan makna. Sekarang anwa'u ziyadah, jenis-jenis tambahan, artinya ketika menambah itu jenisnya bagaimana? Jadi ketika menambah huruf pun itu ada berbagai macam bentuk tambahan, yang pertama ziyadatun bitikrorin harf, bitikrori harfin asliin Biti krori harfin asliin. Di situ kalian lihat ya. Asliyun Itu aslinya kan aslun. Kalau dibaca aslun. Biti krori harfin aslin. Aslin tidak bisa jadi naat di situ. Karena syarat naat itu kan. Harus dibentuk dari isim muskat. Sedangkan aslun ini adalah masdar. Bagaimana cara agar aslun ini bisa menjadi naat. Ditambahkanlah ya setelahnya. Ya, ini ya. nanti ada yang menamakan ya ya, ya ya Atau ya, ya, ya, ya, ya. Eh, nisbah. Ya, ya, ya. Yang jelasnya kalau ada sebuah kata yang aslinya tidak punya ya. ya, ya, ya. Kemudian ditambahkan ya, ya, ya. Nanti kata itu bisa dijadikan na'at. Bisa dijadikan sifat. Makanya kita baca tadi. Ya, ya. Bitikrori harfin asliin. Asliin sebagai na'at kepada harfin. Karena aslinya aslun itu enggak punya ya. Kemudian dia mendapatkan tambahan. Tujuannya apa? Agar aslun ini bisa dijadikan sifat untuk harfun. Cara yang pertama, dengan penambahan, dengan pengulangan satu huruf asli. Bertambah hurufnya, dari tiga menjadi empat. Tapi cara menambahnya, dengan mengulangi satu huruf asli di situ. Biasanya huruf yang di tengah yang diulang ya, makanya kita masuk dalam bab ilmu doa. Seperti sodako alama yasaro kodasa, ya penambahan. Tapi cara menambahnya bukan nambah huruf, mengulangi huruf asli. Aslinya kan sodako, sodal dan kod. Tapi di sini tiga huruf. Ketika dibuat menjadi empat huruf, ditambah hurufnya, caranya bukan ditambah huruf, tapi diulangi huruf asli. Yaitu huruf dalnya diulang. Jadi aslinya sebenarnya itu ya. Kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian ditambahkan tajdi. Jadilah soddako. Fahiyya af'alun ala wazni fa'ala. Dia ini adalah fi'il-fi'il -fi yang mengikuti wazan fa'ala. Wal harfu al muda'afu al, muda al musaddadu ibarotun an harfaini mudgomaini. Maka huruf yang muda'af, yang ditasbid, itu adalah sebuah ungkapan dari dua huruf yang digabungkan, diidgomkan. Mudgom itu maknanya adalah idgom. Ya, itu adalah sebuah ibarat dari dua huruf yang sama, kemudian diidgomkan, digabungkan jadi satu. Pemasalan soddako asluha, Sodako. Maka contoh kata Sodako itu aslinya adalah Sodako. Ada dua huruf dalnya diulang dua kali. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua berharokat. Nah, karena bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata dan bergandengan langsung, orang Arab berat. Orang Arab nggak bisa mengatakan gini. Sodako berat. Kalau kita Indonesia mungkin fasih-fasih saja ya. Sodako bisa. Tapi kalau orang Arab karena ini bahasa mereka dan sulit mereka ucapkan, untuk mempermudah mereka idghamkan, gabungkan dua huruf yang sama ini digabungkan menjadi satu huruf. Kemudian setelah itu untuk menandakan di situ ada dua huruf ditambahkanlah tasdid. Makanya membacanya shaddaqo, jangan dibaca sodaqor, tapi shaddaqo. Dalnya ditekan. Qadun taquha qaza maka dia diucapkan seperti ini katanya sodadqo ya tapi kalau nanti ketika sudah dikasihkan kan bacanya saddaqo wa mithlu dan contoh seperti kata allama asluha allama ya, asalnya di situ adalah al lana wa tun taqu dan dia diucapkan nanti seperti ini al lama ya, jadi yang namanya fiil mudhaaf itu ingat adalah ibarah ungkapan dari dua huruf yang sama kemudian diidghamkan menjadi satu huruf itulah fiil mudhaaf apa fiil mudhaaf itu adalah fiil yang salah satu huruf aslinya terulang dua kali jadi dua huruf asli itu ada dua, kemudian diidgomkan menjadi satu huruf. Nanti bagaimana kita bedakan kalau itu isinya dua huruf? Bedakannya adalah dengan adanya tasdib di atasnya. Soddako, oh, berarti dal terulang dua kali. Apakah kok terulang dua kali? Tidak. Loh kok tahu? Karena di atas kok tidak ada tasdib. Ya, di atas koknya tidak ada tasdib. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Ziyadatun. Nasya'at anil hurufi at -taliya. Tambahan yang kedua, cara menambah yang kedua, itu dengan menambahkan huruf tambahan, Nasya'at anil hurufi at -taliya. Yang datang dari huruf-huruf berikut. Jadi kalau ada sebuah kata, paham? Kemudian dia lebih dari tiga huruf, mungkin lebihnya itu, huruf yang lebih itu, mungkin salah satu dari huruf yang berikut ini, huruf pada wazan kata kaal tumuniha, seperti sa, a, lam, ta dan seterusnya itu, atau niha yatun mas'ulun, ya mungkin salah satunya itu gitu. Jelas ini bisa jadi itu, seperti kita ambil contoh ahtana, ahtana sini kan empat huruf, tidak ada huruf yang diulang semua hurufnya satu, ya alifnya satu, haknya satu, sinnya satu, nunnya satu. Berarti di sini tidak masuk pada contoh yang pertama, jenis yang pertama. Berarti dia masuk pada jenis yang kedua ya, apa? Bisa jadi salah satu dari huruf yang lebih itu salah satunya adalah huruf dari saal tumunia. Ternyata huruf hamzah adalah bagian dari saal tumunia atau istaf ala". Istanfuroh, ya? Kata ista, alif, sin dan ta itu adalah tambahan termasuk bagian dari saal tumuniha. Jadi kalau ada yang bertanya, ada berapa jenis cara menambah sebuah kata? Jawabannya ada dua. Bisa jadi penambahan dengan mengulangi satu huruf sohi, biasanya huruf yang ain fiil, ain kalimat yang diulang. Kemudian diganti dengan tasdir sebagai bentuk idgom yang ada pada dua huruf yang sama tadi. Yang kedua, dengan menambahkan salah satu dari huruf yang ada pada kata sa'al kumuniha. Makanya biasanya kendala seseorang yang baru belajar tidak bisa buka kamus. Tidak bisa memakai kamus karena dia tidak tahu mana huruf asli, mana huruf iya misalkan dia dapat kata Masjidun, Masjidun dia carinya di huruf mim pertama di kamus, ya enggak dapat, karena mim di situ adalah tambah, tambahan, saal tumunihah, mim ada tambahan. Atau dia cari maktabatun, ya, maktabatun, ini kalau dia cari di kamus tidak tahu kok ada tiga hurufnya, tidak tahu mana huruf tambahan, mana huruf asli, dia cari di huruf mim nggak dapat juga jelas makanya yang perlu diperhatikan di situ adalah menghafal salah satu dari wazan eh menghafal wazan saal tumunia kalau atau, atau kalian dapat sebuah kata lebih dari tiga lebih dari tiga huruf apalagi dia fiil lebih dari tiga huruf kalian lihat ada nggak salah satu dari saal tumunia di situ kalau ada keluarkan dia dan lihat mana tiga hurufnya. Difami. Kalau itu difami, tidak ada pertanyaan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya kita belajar praktek kerana ana mau pertemuan Robbansole. So, Baik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu